Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla quwwata illa billah Kemarin masih dalam cerita Ashabul kahf. Tujuh orang Salih yang ditidurkan Allah-Allah dalam gua baklus ada di daerah torsus atau Assus. mereka menyelamatkan diri bukan karena untuk melindungi jiwa raganya tetapi khawatir terhadap agama mereka melarikan diri untuk keimanannya supaya tidak terkorbankan Dalam gua itu mereka bermunajat kepada Allah sampai ditidurkan 300 tahun dan bagaimana Digianus raja yang dolem tadi itu mengetahui tempat itu sampai akhirnya ditutup pintu gua tadi itu mulut gua tadi itu dengan bangunan yang sangat kokoh kemudian dua orang yang beriman ada di afsus membuat satu catatan yang di situ dituliskan nama-nama yaitu bidrus dan runas ya nama-nama daripada tujuh orang yang ada di gua tadi itu dengan harapan, mudah-mudahan Allah akan menampakkan kemuliaan mereka sebelum hari kiamat. Setelah 300 tahun, maka berubahlah kerajaan tadi itu tumbang di Kianus, kemudian dari raja generasi ke generasi sampai dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Petrus. Sahih yang bernama Petrus. <tuh> Kemudian saat itu banyak akidah-akidah aliran-aliran yang sudah merusak ketauhidan. Di antara mereka menyatakan beriman kepada Allah tapi tidak ada kebangkitan jasad nanti dari kiamat, hanya ruh aja. Hanya ruh Itu hal yang enggak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh logika gitu. Ini sama dengan liberal yang ada di zaman sekarang ini Akhirnya si raja yang soleh tadi itu Ingin menyadarkan, memerintahkan beberapa ulama Untuk supaya menjelaskan kepada mereka Bagaimana pemahaman itu harus Meyakini kebakintan itu adalah kebakintan jasad di akhirat yang nanti akhirnya ditentukan di neraka atau di surga Allah. Itu pun tidak mempan, tidak ada bukti. Alhasil sampai akhirnya si raja yang saleh tadi itu mengurung diri masuk ke dalam ruang khulwahnya. Memohon kepada Allah untuk diturunkan satu tanda, satu bukti akan ada kekuasaan Allah di mana Allah membangkitkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah ma mati. Cerita daripada Ashabul Kahfi sebetulnya dikenal ada orang yang sudah dikubur dalam gua gitu. Sudah dikenal oleh masyarakat dari saat itu. Akhirnya subhanallah kemarin diceritakan, saya ulangi sedikit supaya bisa menggabungkan cerita ini seorang pengembala kambing atau pengembala unta ingin membuat kandang ia berpikir bangunan udah mulai bongkar tembok yang menutup pintu gua itu sudah mulai bongkar ini lebih asal anak bongkar lebih baik tak taruh di sini kambing-kambingku tanpa biaya Menyuruh dua orang dibongkar satu persatu, satu persatu, satu persatu, per per begitu. Subhanallah, akhirnya bangun, tujuh orang tadi itu. Dia bangun, dipikir bangunnya waktu mirip ya dengan waktu dia mulai tidur. Ini kita kok pulas betul di tidur, ya? Kadang satu sama lain saling bertanya, Kamu lebih itu berapa lama kamu ada di sini? la bi yauman aw ba'd mungkin satu hari ya. Ini buktinya waktunya segini. Enggak, ini hanya beberapa jam aja. Saking keselnya kita ini. Tapi kita lapar bener nih sekarang. 300 tahun belum makan. Bisa dibayangkan. Tapi bagaimana Allah masih kekuatan ya? Hah, yang enggak tidur aja enggak mungkin kuat, apalagi yang tidur amblas kata Tapi Allah kasih kekuatan. Subhanallah. Akhirnya tamlikah yang pandai menyamar tadi itu diperintahkan udah tamlikah inti menyamar tapi hati-hati lo ya wal talaff wala syar nabiikum ahada inti harus nyamar lo ya jangan sampai ada yang tahu lo jangan sampai ada yang mencurigakan bahwa kamu itu adalah orang kita semuanya kena dah kita udah akhirnya berangkat si tamlikah sampai ada di daerah afsus dilihat mulai keluar daripada gua kan heran dia melihat ini kok ada banyak batu-batu ini disini padahal saya kemarin masuk tidak ada batu, dibikir kemarin jalan di telusiri mulai ada peradaban yang lain dilihat, masuk di pintu gerbang kotanya, dilihat loh kok ada tanda iman disitu biasanya berhala-berhala tapi disitu misalnya ada kalimat Allah begitu, ya. kok ada tanda iman ini Akhirnya jalan ada di situ banyak menceritakan Nabi Isa. Padahal zaman itu orang yang beriman dengan Nabi Isa langsung dipotong. Sumpah-sumpahnya warobillahi sabil Maryam, Wa warobillmasih demi Tuhannya Nabi Isa. Luka takut orang-orang ini. Padahal kita melarikan diri kemarin karena mempertahankan ini ya dari. Baduh saya harus cepatnya ini melarikan diri misalnya yang penting sekarang fokus beli makanan setelah itu saya akan kembali kepada teman-temanku serbannya dibuat kerudung. mampir ke satu pabrik roti atau toko roti beli roti tujuh misalnya atau mungkin empat belas karena lapar duitnya sekian dikasih duit koinnya dari dirham dari warik dari perak ini ya. Gambarnya gambar Dikeanus raja 300 tahun. Ini duit apa ini tadi? Ini? ini duit lama ini. Ini orang berarti punya harta simpanan, harta timbunan ini. Eh, kamu di mana? Enggak saya beli roti tadi. Ya, mau melindungi temannya. Coba-coba lihat, katanya, lo lo, ini lama ini, mahal ini, wah terus begitu Akhirnya karena sudah banyak yang tahu, nah ini sudah mulai gemeteran ini, waduh Kita berarti ketemu ini, bakal akan digiring ke Dikianus ini Akhirnya, orang tadi, si Tamliho tadi menyatakan gini-gini, Pak, Pak Udah itu untuk Anda ya, itu untuk Anda Udah saya tak, tak perlu roti, tak apa, apa sudah ya. Saya permisi. Enggak ya, bisa, tak bisa. Kalau kamu mau membagi dengan kita, kamu tunjukkan harta peninggalan kamu, uh, harta timbunan kamu, enggak ada masalah. Kita atur, kita akan dim dim. Tapi kalau enggak, harus kita bawa. Lu apa saya tak punya harta simpanan? Wah ini bohong, ini bohong. Ayo, akhirnya kerudungnya dari itu diikatkan ke lehernya, ditarik. Eh ini orang banyak kata timbunan ini ini, bingung ini tamliho dia yakin bahawa masih ada keluarganya dan keluarganya itu dekat dengan raja dia yakin akan dibela nanti lagi, kok tidak ada yang datang gitu ya, sampai akhirnya si uh, tamliho tadi itu ditemukan kepada pemimpin daerah itu ya, bukan rajanya, tapi pemimpin dari itu wali kotanya mungkin ya atau gubernurnya yang dipimpin oleh dua orang yang sangat bijaksana yaitu Bayron Bayron Bayr, Bayrunus dan dimus Bayrunus dan dimus udah sampai ada di situ si siapa namanya Eh bukan, bukan ya, siapa? Uh, Arius ya, Arius dan Tontoyus. Uh, Arius dan Tontoyus, pemimpinnya tadi itu ya. Wali kota atau bu, damang bupatinya mungkin itu ya. Oleh hasil dua orang ini yang jadi tokoh pemerintahan saat itu. Sampai ada di situ dengan disaksikan orang banyak ini. Ya, lihat. Lapor, Pak, kata dia. Ini orang banyak harta penimbunan. Apa buktinya? Ini buktinya dia beli ada di tempat saya dengan logam ini, dengan uang perak ini. Ini 300 tahun yang lalu dia riat. Iya benar kata dia. Ya benar kata dia. Ini 300 tahun lalu. Eh, kamu dapat harta dari mana? Dari keluarga kami. Keluarga kamu di mana? Di sini mana keluar gajah kamu, siapa bapak kamu fulan misalnya ada yang tahu gak? gak ada, gak ada gak ada ini duitnya siapa? duit saya dari mana? Sahabat? ya dari sini ini kamu itu pembohong besar kata dia kamu itu pembohong besar saya ini pemimpin pemerintahan di sini kata si Arius dan Tontoyus ini saya ini pemimpin pemerintahan di sini. Saya yang tahu keuangan di sini ya. Ini adalah duit yang berlaku 300 tahun yang lalu. Jangan mau bohong lagi ya. Nanti akhirnya saya hukum kamu dengan hukum yang berat nanti. Yang jujur kalau ngomong. Dia tim minisi tamlikah. Begini Pak kata dia saya ini bingung juga sekarang ini kata dia mau jelaskan apa ya tadi saya tanya dulu ya sampai jawab kata dia saya tanya dulu Raja kamu namanya Degianus nggak ada Raja di sini Degianus Petrus lah itu hanya tambah bingung sekarang kata dia Begini, Saya kemarin itu dari sini Raja kami itu Dekianus Kami adalah orang yang beriman Sedangkan Dekianus memaksa kami Untuk kafir Menyembah berhala Memberikan sesajen kepada berhala Kami melarikan diri dengan tujuh Teman-teman kami ada di gunung Ada di sana Kami masuk ke dalam gua Nah kami bangun ada, Sekarang kami bangun Kemarin kami masuk Lakau ya, berubah semuanya sa se Raja-Rajanya. Orang ini, si Tamliha ini memohon kepada Allah Ya Allah Afri Alina Sobron beri kami kesabaran ya Allah dan berikanlah kami keselamatan ya Allah. Menangis si Tamliha ini. Siapa yang akan percaya dengan ceritaku ini? ya ini yang saya ceritakan adalah kejadian yang sebenarnya kata dia sebentar kata si Aryus sama Tontoyus ini Raja kami ini sekarang bingung dan sekarang dalam khaluahnya memohon kepada Allah untuk dinampakkan satu bukti bahwa Allah menghidupkan kembali yang sudah mati jangan-jangan ini adalah kejadian benar orang ini setelah tiga ratus tahun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu subhanahuwata'ala kamu yakin bahwa kamu adalah hidup di masa di Kyanus? demi Allah kami hidup ada di masa itu benar kamu dari gunung baklus tadi itu benar kamu bisa menghadapkan kami kepada mereka Teman-teman kamu udah dikenal memang di situ ada kuburannya tujuh orang ada di situ. Kami siap untuk mengantarkan. Berakat akhirnya dengan diikuti banyak orang saat itu. Seluruh daerah itu ikut kaget. Apa iya? Mereka itu adalah orang-orang yang ada dalam gua selama 300 tahun yang lalu pada masa digianus yang lalu berangkat ke sana saudara sampai ada di sana teman-temannya ini sebetulnya yang enam orang ada di situ bingung khawatir, ya Allah kasihan teman kita ini berarti udah kena tangkap mungkin ya udah terlalu lama si tamliqoh sendiri sebelum menghadap kepada Aryus sama Tontoyus ini juga berharap Ya Allah, kita sudah sepakat untuk hidup bersama, mati bersama Mempertahankan iman Kalau saya mati sendirian, gimana mereka? Mereka pasti bingin syahid seperti kami Sampai ada di situ dipanggil oleh si Tamriqoh Saudara-saudara kami, saudara-saudara kami Tamriqoh datang, tapi kok dengan pasukan, dengan banyak kuda Ada suara kuda, ada suara apa namanya? Ada saudara, ada suaranya Unta misalnya Kata tujuh orang yang ada di Mana? Di gua tadi itu, enam orang yang ada di gua tadi itu Waduh Saudara kita berarti kena tangkap benar Dan kita sebentar lagi Akan dibantai bersama Tapi kita harus tetap ya Tetap kita beriman Kita akan mati bersama membawa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya si tamriho masuk ke dalam besok insyaallah akan kita teruskan <laughs> hadirin sekalian rahmatilallah subhanallah kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala itu menampakkan kebenaran tak langsung ya? memberikan bantuannya tak langsung padahal Allah menghabisah Padahal Allah Maha Bisa langsung bantu. Tapi, Enggak dibantu langsung oleh Allah SWT. Kenapa? Untuk Allah mengetahui, Siapa al-mujahidina min kumasabirin. Untuk Allah mengetahui, Siapa yang bersungguh-sungguh membela agama Allah, Dan yang sabar. Karena itu, Bantuan pasti akan datang. Dan kita tidak boleh pesimis wajib kita optimis sampai diantara mereka itu bertanya-tanya Mata Nasrullah kapan itu? bantuan Allah itu kapan? Kau ujian terus bantuan itu kapan? ala inna nasrallahi kharib tetap dinyatakan bantuan Allah sebentar lagi sebentar lagi haa? Huh? karena itu jangan sedikitpun kita merasa ragu akan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala cuma jangan kamu yang menentukan Allah yang Maha Tahu. kapan itu bantuannya akan diberikan yang penting tetap kamu menjadi mujahidin tetap kamu menjadi soh sabirin tetap kamu menjadi orang tetap membela agama Allah dan tetap kamu menjadi orang yang sah orang yang sabar teguh sabar itu maksudnya Sabar tadi itu goblok, ditindes mau aja, tegung maksudnya, tidak berubah. Kadang-kadang tidak ditindes, dimanja kamu, dikasih duit, dikasih macam-macam. Ya harus sabar, nolak, maaf, gak bisa. Bukan sabar tadi itu, jangan diidentikan sabar tadi itu kalau kamu itu mendapatkan siksaan atau mendapatkan kehinaan, kadang-kadang kemuliaan yang merayu kamu untuk kamu berubah daripada prinsip kamu, daripada akidah kamu, daripada ideologi kamu harus sabar justru sabar yang model kedua ini yang paling sulit kalau sabar yang pertama sakit, dicambuk semua orang bisa tapi kalau sudah 200 juta, 2 miliar banyak yang gak sanggup saudara nah, lepas semuanya serban ini kadang-kadang Karena itu sabar harus ada Tetap mempertahankan yang hak Allah akan menilai Siapa yang tidak berubah dan tetap berjuang untuk mempertahankan hak ya, Itu sudah sunatullah Kedua Ketika kamu tidak mampu dengan fisik kamu Ketika tidak mampu dengan fisik kamu Maka pasrahkan kepada Tuhan kamu Faham ya? lihat bagaimana ashabul kahfi tadi itu dia tidak bisa melawan dengan fisiknya tapi ashabul kahfi tadi itu mereka masuk ke gua masuk ke gua bukan untuk rekreasi masuk ke gua untuk bermunajat kepada Allah minta perlindungan kepada Allah Ith awal fitiatu it fit dal kafi faqalu rabbana atina min ladunkah rahmah wahai'ilana min amrina rasyada subhanallah mereka memohon kepada Allah dengan ibadah Ya Allah berikan kepada kami darimu rahmah dan Ya Allah persiapkan untuk kami Segala petunjuk dalam segala urusan kami hayi lana min amrina rasyadah. Karena itu, janganlah kamu tadi itu orang yang berjuang dengan, berjuang dengan nafsu dulu. Jadilah orang yang berjuang tadi itu dengan ketulusan hati. Kalau mau belum mampu, belum ada kekuatan Perkuat dulu bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Nanti Allah akan hayyakum rasyada. Allah nanti yang akan menyediakan membimbing kamu untuk menuju kepada kemenangan. Hah? Rabbi min amrina rasyada waj'al ma'unatakal 'uzma lana madada. Sekali lagi kembali kepada Allah minta bimbingan bagaimana untuk kamu dari itu menjadi orang dibimbing menjadi orang yang bisa jaya orang yang menjadi men menang Allah akan atur itu semuanya subhanallah kemudian Allah Subhanahu wa taala nah, membuktikan Bagaimana orang yang sudah dinyatakan mati selama 300 tahun tadi itu ternyata Hidup kembali dan tidak ada yang berubah Bukan berarti keriput kulitnya Bukan berarti rusak rambutnya atau panjang rambutnya Tetap bersih Motoni udah kayak TN Bersih, seperti dia masuk, begitulah dia keluar. Sehingga ketika si Tamliqah tadi itu menyatakan, Aku ini orang sini, duit ini adalah duit ada di sini. Bagaimana? Tamliqah tadi itu menjawab, Bagaimana tadi itu orang-orang uh, uh, uh, tadi menjawab, Kamu jangan membodohi kami. Kami bukan orang bodoh ya. Kami bukan anak-anak kecil. Kami ini orang yang dihormati di negeri kami. Kami ini yang megang pemerintahan. Kamu goroi model gini nih? Goblok apa kami ini? Jadi dia tadi itu merasa tersinggung. Padahal itu kejadian yang benar saudara. Padahal dia tadi itu AI eh, itu ajalah kejadian yang yang benar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kami ini orang tua, kami itu masih muda begitu. Terus kamu kamu gobloki dengan cara begini nih. Anak ah, ini orang pengalaman. Tahu persis kalau omongan kamu itu enggak masuk akal. Tapi karena beriman akhirnya dia memikir, "Oh, jangan-jangan ini benar akan terjadi." bukti kebenaran Allah akan bangkitkan yang mati karena itu jangan sedikitpun ada yang ragu apapun bisa dirubah oleh Allah dengan sekejap mata kalau Allah berkehendak dan itu terjadi bukan hanya di zaman Ashabul Kahfi saudara. bagaimana Nabi Allah Yunus yang dalam keadaan jengkel sama kaumnya diajak beriman nolak kahpe gak ada yang mau menerima Maka Nabi Yunus pesimis sudah. Wah, tidak mungkin beriman kaumku. Jengkel ditinggal sama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus bagaimana di tengah lautan tadi itu, singkat cerita akan terjadi topan yang mengharuskan dia dilempar dari dari apa dari kapalnya dan akhirnya dilemparkan dimakan dalam perut ikan. Di situ Nabi Yunus koreksi diri. Astagfirullah. Salah aku. Aku jengkel untuk berdakwah enggak boleh. Dan belum ada perintah dari Tuhan untuk meninggalkan mereka. Akhirnya Nabi Yunus selama 3 hari dalam perut ikan dia menyatakan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minat zalimin. Akhirnya selamat dikeluarkan oleh Allah. Kejadian itu akhirnya membuat subhanallah Ketika balak mau turun kepada kaumnya Yunus, Mereka paham Waduh benar doanya Nabi Yunus Kita harus tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya balak ini diangkat oleh Allah Akhirnya seluruh kaumnya beriman saat itu Nabi Yunus setelah sadar Setelah sembuh daripada Uh, tiga hari dalam perut ikan gimana napasnya, gimana makannya, minumnya, saudara. Setelah kembali lagi fisiknya sehat, maka Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Ternyata berubah semuanya. Allah yang menyediakan, saudara. Ini satu bukti bahwa kesadaran itu adalah bukan dari dakwahnya kamu, tapi itu adalah karena hidayah. Itu adalah semuanya karena rujud uh, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi dan itu bukan hanya Nabi Yunus banyak sekali cerita-cerita yang demikian. Karena itu setiap saatnya kamu juga seringlah ber berbagai doa, berbanaat nama Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi minta bimbingan Allah sehingga kamu setiap bertindak bukan tindak karena egoisnya kamu ada kepentingan pribadinya kamu atau karena nafsunya kamu keliru jalan nantinya kalau sama nafsu jelas gagal tapi kalau untuk Allah Subhanahu subhanahuwata'ala pasrahkan kepada Allah kamu enggak akan gagal mungkin kamu enggak berhasil sekarang Anak cucu kamu yang akan berhasil nantinya, enggak ada ceritanya gagal. Kalau untuk Allah Subhanahu Wataalla, nah, ini perlu dicamkan. Hadirin sekalian yang terahmati oleh Allah Subhanahu Wataalla, benar bener Allah membantu orang yang membela agamanya karena dia intan surullah yang surkum. Wa yuthabet akdamakum. Kalau kamu itu membela Allah. Membela Allah berarti semata mata untuk Allah Bukan membela karena ada tendensi Membela agama Allah karena ada tendensi jabatan Membela agama Allah karena ada tendensi duit, materi, percuma Intang suruh Allah, kamu membela Allah Bahkan siap kamu tadi itu mengeluarkan harta Menghabiskan hartanya kamu Intan surullah Kalau kamu membela agama Allah Siap bahkan mengorbankan jiwa kamu Intan surullah Kamu siap bahkan Tidak menikmati kehidupan dunia Hidup dalam keadaan melarat pun untuk agama Allah Hidup dalam keadaan sedih pun Susah pun untuk agama Allah Yang surkum Pasti Allah membela kamu Dan Allah akan menetapkan Mengkokohkan kaki-kaki kamu Artinya kamu gak goyah Tetap kuat Kita kan gak kadang-kadang Mau membela asal Ada duit asal Ada kendaraan asal Ada amplop asal Loh asal-asal ini Yang akhirnya bukan intan suruh Allah ini nah no, bukan intang suruh Allah kalau begini nah, kita kan begitu kadang-kadang nih contoh-contoh khutmul Qur'an yang ada sekarang kalau kita lihat khutmul Qur'an yang sekarang dengan yang dulu banyak yang sekarang cuma ikhlasan yang dulu kalau dulu kalau sekarang harus disediakan mobil dan dikawal sama polisi kalau dulu naik becak, jalan kaki. Kadang-kadang naik dokar. Yang hadirnya banyak, dikit. Ada di sini, ini dikit. Yang hadir itu, dua soft atau tiga soft dulu tadi itu. Zamannya Al-Walid, ada juga Ki Ahmad Jufri ada di sini waktu itu, masih ingat anak. Dikit yang hadir. Cuma berkatnya mereka yang mentaksis Yang mengadakan kita semuanya hadir-hadir ada di sini, Tidak gagal Tidak gagal Sampai sapulis ini hadir sekarang ini Ikut berkatnya khotmul quran Sap pemerintahannya juga ngasih duit sekarang ini Ikut berkatnya khotmul quran Padahal dulu Sa'anoi oleh semua ngkotok Kadang-kadang Gedang Roti jepuk Ya itu sudah, tapi Subhanallah. Intan surah yang sunkan buaya bed. Akidah makum, saudara. Maulid malam 12 itu. Maulid malam 12 itu. Tidak ada ngadir. 15 orang, 20 orang. Tak banyak yang ngadir malam maulid malam 12 itu. Bawa sendiri termos. Sama beberapa bagaikan gitu, doa sendiri. Rabbi Salih ala Muhammad, tapi ngasoi. Ya Rabbil Salih ala Huwazalim siling, dibagi sendiri itu apa nih? Rotinya. Intan suruhlah, enggak ada tendensi, enggak ada tendensi. Akhirnya terus jalan. Karena itu jangan sampai ada tendensi yang lainnya dalam mengadakan acara ini. Guyan lu acara ini, lihat.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 Kudang garam juga dapat tahu kita. Bukan tidak dapat, dapat kita. Amin. Karena itu jangan sampai ada tendensi yang lainnya. Kalau kepingin terus acara ini, kalau kepingin berkah acara ini dan diminati terus, maka jadikan itu semuanya karena Allah. In tan surullahi yang surkum wa yudabit, semua gerakan kamu majlisnya kamu pengajian kamu, kegiatan kamu jadikan semata-mata untuk Allah kamu tidak akan rugi dan itu akan terus akan berlanjut dan ini adalah sebagai contoh itulah yang dicontohkan oleh para ambia, itulah yang dicontohkan oleh para para rasul itulah dicontohkan oleh orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi penerus-penerus mereka Amin. Allahumma. Besok malam insyaallah acara khatmul Quran ada di Masjid Asy-Syifa Gading Grejo. Kemarin kita sudah galang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, hasilnya 4.7276200 rupiah. 4.760.000 200 rupiah yang masih satu santu panik ya enggak apa-apa ya nah, hari ini juga kita akan kelilingkan ya anda kan tahu pahalanya sunnah ada di Ramadan itu seperti pahalanya wah? wajib, ya. apalagi kalau sekarang anda nadari saya nadar akan bantu yang ada di Palestina. Maka itu adalah amalan wajib yang akan bisa dilipat gandakan 70 wajib di luar rumah Ramadan. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Teken ono sak teken sak miliat. al-muhim Anda keluarkan dari rezeki yang halal sedikit mungkin bagi kamu. Tapi bagi mereka, insyaAllah itu sangat dibutuhkan dan dimakan oleh mereka. Kamu berarti telah membantu mereka. Dan dibu dibuat untuk pengodat, pengobatan mereka, kamu berarti membantu mereka. Allah Maha tahu dan ini adalah malam akhir Ramadan. Hari-hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi witir-witirnya, tentunya itu adalah sangat berharga. Kalau itu menjadi Laylatul Gadar, maka itu akan menjadi Khairun bin Al-Fishah alfi syahr karena itu ayo kita berpartisipasi semampunya le eh. tapi ojo hasil yang tidak bagus yang halal dalam arti bukan nyopet bukan nipu bukan apa Nah anda sumbangkan insyaallah akan kita kirimkan setelah acara ada di Turbah Habib Jaafar setiap malam niati sangwa duwe ojo lali-lalian